واليوم يا ربي ارود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطر في حالي وانا الغريق فلا ارى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 la ilaha illa anta subhanaka inna la kunna minaz zalimin. Ini adalah majelis ketiga kajian kitab Ad-Dawa Karimul Koymul Juziyyah. Kita insyaallah akan meneruskan pembahasan tentang uh, ruqyah Pada kali ini di kitab arabnya adalah kita uh, halaman ke-14 adapun di kitab terjemahan halaman ke-9 kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis cerita panjang tentang sahabat yang berhasil meruqyah seorang kepala dusun karena disengat kalajengking dan ruqyah tersebut dilakukan dengan Al Fatihah ya dan uh, telah kita tuturkan beberapa faidah dari hadis tersebut ya insya Allah bermanfaat bagi kita dan pada kali ini Insya Allah kita akan mengulaskan pembahasan ruqyah. Karena memang apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam mukadimah ini sangat berkaitan erat dengan ruqyah dan doa dan juga penyakit yang diruqyah. Ibnu Qayyim kemudian berkata setelah hadis tersebut di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Fa qad aththara hadza ad wa azalahu hatta ka'allam yakun Surah Al-Fatihah itu terbukti memberikan dampak positif, असर yang positif dalam menyembuhkan secara total penyakit yang didirita oleh si kepala dusun. Itu Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah itu insya Allah akan memberikan dampak yang positif dalam menyembuhkan penyakit secara total. Dan penyakit yang yang kita bicarakan itu adalah penyakit Waalaikumsalam. Penyakit yang kita bicarakan adalah penyakit fisik, bukan? Penyakit fisik. Ini menunjukkan penyakit fisik bisa di bisa diruqyah dengan Al-Fatihah diantaranya Hingga seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya obat yang terbaik itu adalah Al-Qur'an dan yang terbaik dari Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai media untuk atau wasilah untuk menyembuhkan penyakit seseorang baik penyakit kejiwaan maupun penyakit fisik. Dan inilah obat yang termudah, obat yang yang termudah, yang paling ringan, hanya membaca surat Al-Fatihah. Namun tentu nanti akan dijabarkan bahwasanya dalam pengobatan dengan Al-Qur'an ini tentu ada ada ada faktor, faktor penguatnya dan juga ada faktor pelemahnya. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Walau ahsanul abdu attadawi bil Seandainya seseorang mampu menggunakan Al Fatihah dengan baik, dengan baik, yaitu dia benar-benar mentadabburi Al Fatihah itu, kemudian dia juga beristislam dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan Al Fatihah, maka Al Fatihah itu insyaallah penggunaannya Jika untuk tujuan mengobati niscaya dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Itu wajib untuk dipercaya. Penyakit-penyakit fisik ya. lebih-lebih uh, penyakit yang ada kaitannya dengan jin, maka akan benar-benar terasa efek positifnya jika diruqyah dengan Al-Fatihah. Namun ada, ada ayat beberapa ayat lain yang efek positifnya itu lebih besar lagi dibandingkan Al-Fatihah. Sesuai dengan apa yang sering dialami oleh beberapa beroki dan juga pasiennya. itu diantaranya ayat Al-Kursi. Al al Ay al ayat ayat Kursi diantaranya terkadang itu lebih lebih dahsyat lagi uh, untuk orang yang terkena terkena jin atau setan dari kalangan jin. Kemudian juga uh, ayat 102 dari surat Al-Baqarah al yaitu wattaba'u ma tatlu Sulaiman sampai akhir ayat itu juga sangat berpengaruh. Kemudian uh, ada juga uh, ayat keempat terakhir dari surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal Yaitu juga sangat berpengaruh terhadap setan. Juga tiga surat terakhir dari Al-Qur'an itu sangat berpengaruh terhadap terhadap setan dari kalangan jin insyaallah taala. Wa makastu bi Makkata muddatan ta'zarini adwa wa la ajidu tabiban wa la dawaa. Ah. Saya pernah tinggal yaitu Milqai Maljawziyah, pernah tinggal di Mekkah selama beberapa waktu. Saat itu saya terkena penyakit tanpa bisa mendatangkan obat maupun dokter. Fa kanatu u'aliju nafsi bil Akhirnya saya mengobati diri sendiri dengan surat Al-Fatihah. Ini membaca sendiri. Fa <tik> araha dan merasakan efeknya menakjubkan. Fakuntu kuntu asifu dzalika liman yasytaki alama. Ya pengalaman ini lantas saya ceritakan kepada orang yang orang yang mengeluh sakit bahwasanya dulu saya pernah saya sering membaca Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit fisik saya. Fa Kemudian banyak dari mereka itu sembuh dalam waktu singkat hanya karena apa? Karena membaca surat Al-Fatihah namun tentu membacanya tidak sekadar membaca sebagaimana mayoritas kaum muslimin membaca Al-Fatihah walaupun bagus bacaannya tapi enggak ada isinya. Dan ketika meruqyah dengan itu enggak ada efeknya sama sekali. Kenapa? Karena enggak ada isinya. Enggak ada isinya pembacaan Al-Fatihah itu. Enggak mengerti maknanya. Kalaupun mengerti maknanya secara harfiah saja karena udah sering mendengar tetapi tidak memaknai benar-benar Al-Fatihah tersebut, Nah, orang yang membaca Al-Fatihah dengan peradaban dan untuk meruqyah itu ada efeknya. Sedangkan orang yang membaca Al-Fatihahnya membaca begitu saja, enggak ada peradaban, gak ada, ada pemahaman lebih, enggak mengerti maknanya bahkan itu tidak akan tidak akan berefek tidak akan berefek terhadap penyembuhan. Penyakit apapun insyaallah insyaallah akan disembuhkan melalui membaca Al-Qur'an. Semakin orang jarang membaca Al-Qur'an maka insya Allah akan semakin rentan terhadap penyakit terutama penyakit qalbu ya. Kemudian dikatakan di sini walakin walakin hauna amrun yanbaghi bagi lahu Namun di sini ada klasifikasi, ada klarifikasi. Ada satu permasalahan yang harus dipersa, diperhatikan benar-benar di sini. Wa huwa annal azkara wal ayati wal ad'iyati allati yushtafa biha wa biha hiya fi nafsiha nafiu shafih. Itu zikir zikir. Ya. Zikir zikir. Contoh seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha ilallah, wallahu akbar atau ayat-ayat ayat-ayat seperti ayat kursi, al-fatihah dan lain-lain, doa-doa, doa-doa seperti Allahumma innaka antas syafi wa 'alaikumussalam. Allahumma innaka antas syafi la syifaa'a la syifaa'u, Allahummasyfinii dan doa-doa seperti itu. Atau obat-obatan, obat-obatan, materi obat-obatan. Kum kum kum, -kum, -kum. Ante, antem, antem juga. Atau doa obat-obatan, obat-obatan yang kita tahu obat-obatan itu yang digunakan untuk ruqyah serta penyembuhan. Jadi zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa atau obat-obatan yang antum gunakan untuk meruqyah atau antum gunakan untuk penyembuhan, walaupun pada hakikatnya secara zat sebenarnya ia bermanfaat dan mampu menyembuhkan, yaitu zikir. Zikir mampu menyembuhkan penyakit qalbu. Kemudian ayat-ayat juga bisa menyembuhkan penyakit qalbu ataupun penyakit fisik dengan izin Allah. <tuh> Kemudian Doa-doa itu juga mampu menyembuhkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Kemudian obat-obatan juga secara zat itu bisa menyembuhkan jika sesuai dengan dengan penyakit yang di, yang ada pada dirinya. Walaupun pada hakikatnya keempat hal tersebut itu bermanfaat dan mampu menyembuhkan e, seorang pasien atau korban atau penderita, namun namun ya, namun tetap mempunyai Walakin tus uh, walakin qabulal mahal namun tetap mempunyai ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita. Maksudnya tergantung dari qabulnya penderita. Qabul itu menerimanya, sikap menerima. Misal seseorang diruqyah dibacakan ruqyah namun sebenarnya pasien atau korban tersebut dia tidak menerima. Tidak mau. Tidak mau untuk diruqyah makin susah. Ya. Yeah sebagaimana seseorang jika dia mau disembuhkan dengan susu. Namun ternyata dia tidak suka susu. Makan anti terhadap susu, alergi bahkan terhadap susu. Maka tentu enggak bakal terjadi penyembuhan, ya kan? Susu putih misalnya. Ada ada suatu penyakit obatnya di antara obatnya adalah susu putih. Dari obat lainnya susu putih yang lainnya. Kemudian susu putih tersebut tidak disukai oleh oleh pasien ini, mungkin karena baunya atau karena memang ada trauma dan semacamnya. Nah, kemudian minum susu putih itu tentu akan menolak perutnya dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang jiwa dirinya itu tidak mengqabul. Keadaan tubuh dirinya itu tidak menerima susu putih tersebut. Maka kalau yang seperti ini maka enggak bakal terjadi penyembuhan. Proses penyembuhan enggak bakal terjadi. Dan yang kedua, wa quwwatu himmati himanil fa'il. Quwwatu himmatil fa'il wa ta'thirihi dan juga ini ini ada yang, ada yang kurang. Yang pertama kan ketergantungan dari satu apa segi apa satu dari keadaan tubuh maksudnya di keadaan tubuh adalah keadaan tubuh yaitu penerimaan tubuh penderita yaitu menerima atau enggak nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini enggak diterimin kuatnya harapan atau kuatnya himmah hasrat dari dari orang yang melakukan kuatnya hasrat dari orang yang melakukan yaitu eh uh, di antaranya orang yang meruqyah orang meruqyah itu sangat dibutuhkan himmah dia keinginan dia mau enggak nih meruqyah Ada orang meruqyah setengah-setengah kalau kosong ketika dia membacakan dia mondong ke mana Oke, okay, mungkin aja seseorang hafal 30 juz meruqyah enggak ada efeknya. Kenapa? Karena himahnya enggak kuat untuk untuk menjadi media pengobatan. Dia baca aja mim karena enggak ngerti maknanya, im karena dia kurang ikhlas, im juga karena dia banyak urun asiat, Imah juga karena dia banyak lalai, im juga dia karena emang ketika membaca pikirannya ke mana-mana. Nah, yang seperti ini susah dalam meruqyah, enggak ada efeknya, susah efeknya. Nah, beda dengan orang yang misalnya tidak terlalu tinggi ilmunya Tidak terlalu banyak hafalannya namun ternyata ketika melukia itu kena itu orang hidup ya kenapa karena karena himahnya tinggi juga nah itu yang kedua ketiga ketiga kuat kuatnya pengaruh yang mengobati kuatnya pengaruh orang yang dia mengobati kuatnya pengaruh orang yang mengobati orang yang mengobati ini bisa dua makna yaitu obatnya atau orang perukiahnya Di sini. Jadi yang pertama tergantung pada pertama kondisi dianya, kondisi tubuhnya Kondisi tubuhnya yaitu berkaitan dengan sikap menerima atau enggaknya. Ya. Kemudian yang kedua tergantung juga dari yang kedua apa tadi? Kekuatan himmah hasratnya, hasrat orang yang meruqyah. Atau bisa juga kekuatan obat itu sendiri. Ketiga dari segi efeknya, pengaruhnya paru obat tersebut atau pengaruh orang yang mengobati perokia itu. Iya. Sekarang bisa jadi orang hamil mau, mau keluar ini ya. Dia enggak mau ngeluarin, maunya tetap di dalam. Ya, susah untuk keluar. Kenapa? Karena orang yang hamil tersebut enggak mau ngeluarin, susah kan? Walaupun walaupun dokternya beri aba-aba beri aba-aba supaya nafas supaya hirup dan itu dia enggak mau dimajin tentu lebih susah dalam mengeluarkan anaknya itulah jadi tiga faktor yang pada intinya itu faktor itu dari sisi apa dari sisi orangnya korban atau yang disembuhkan dan dari sisi yang menyembuhkan baik itu dokternya perakitannya atau obatnya ya jadi jadi makanya enggak enggak semua Enggak semua proses rukiah itu berjalan lancar dan langsung uh, selesai begitu saja enggak semuanya. Ya kan? Kadang ada proses rukiah yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Itu karena beberapa sebab. Bisa karena sebab rukiahnya, bisa karena sebab uh, pasiennya. Dan bisa juga karena sebab memang penyakitnya yang terlalu dalam. Bisa aja. Ya, makanya enggak semua proses rukiah, baik itu yang dia senior atau suka merukiah tiap hari itu Nggak mesti langsung langsung selesai Taip, ee, kemudian dikatakan oleh Ibn al Jika terjadi keterlambatan <tix> dalam penyembuhan nih. Dalam proses penyembuhan kalau misalnya terjadi keterlambatan penyembuhannya, enggak sembuh-sembuh atau lamanya sembuhnya, itu bisa ada beberapa sebab. Bisa ada beberapa sebab. Sebagaimana lawan dari yang tadi kita ucapkan dari statement tadi. Nah, di sini ada beberapa sebab keterlambatan dalam penyembuhan terhadap suatu penyakit, baik itu fisik ataupun penyakit sihir atau air dan semacamnya. Yang pertama, lemahnya pengaruh dari pihak yang mengobati. Kalau misalkan antum berobat kepada dokter yang ilmunya sedikit, ya, dokternya yang ilmu sedikit atau tidak punya ilmu bahkan, ya nah ini pengaruhnya tentu ya enggak ada efeknya atau sedikit efeknya. Atau kepada dokter yang dia enggak enggak semangat untuk mengobati, tentu sulit sulit. Sebagian dokter kan Baru semangat mengobati ketika sudah dikasih materi banyak atau dijanjikan nanti ceknya bakal banyak. Lah baru, baru semangat mengobati. Kalau misalnya mengobati terhadap orang miskin ya enggak dikasih banyak-banyak obat. Maka yang seperti ini pengaruh orang yang mengobati itu yang pertama. Pengaruh orang yang mengobati itu yang pertama dia dari segi itu akan ketahuan nanti penyembuhannya cepat atau lambat. Ya, jadi pengaruh dan pengaruh ya, pengaruh itu berarti dari tingkat keilmuannya atau dari bagusnya dia kualitasnya dan juga dibutuhkan semangat dan niatan yang benar-benar dari pihak yang mengobati. Ya. Kalau pihak yang mengobati ini walaupun diberi berilmu tinggi namun ternyata dia kurang semangat dalam memberikan obat dan memeriksa maka akan sulit sekali, lebih sulit lagi dan juga orang misalnya seorang dokter ilmunya rendah sekali. Kemudian dia memang semangat untuk mengobati. Nah, ini bisa jadi malah justru sebaliknya, salah dalam mengobati. Dia semangat sekali mengobati tapi dia ilmunya sedikit. Akhirnya dia salah dalam mengobati. Nah, ini bisa malah memperburuk penyakit. Baik, itu yang yang pertama. Jadi yang pertama adalah sebab pertama, pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati, dokter atau peruki atau eh ya semacamnya. Dan, Dan yang kedua dari sisi lemahnya tubuh. Nah, lemahnya tubuh. Lemahnya tubuh. Maksudnya lemah tubuh apa, Lemahnya tubuh adalah tidak menerimanya tubuh tersebut. Tidak menerimanya tubuh tersebut terhadap terhadap pengobatan. Terhadap pengobatan enggak menerima dia. Ya, mungkin karena memang antipati, mungkin karena memang uh, alergi, mungkin karena memang sudah dari dari dulunya enggak suka dengan obat tersebut. Atau faktor-faktor nah, lain. Atau faktor karena memang dia lebih enggak enggak mau sembuh, enggak sembuh-sembuh. Ini salah satu yang anak indigo misalnya, anak indigo yang bisa melihat jin. Ya, itu kan ada jin di dalam dirinya. Ada setan di dalam dirinya itu ketika mau diruqyah dia enggak mau. Kenapa dia? Dia tetap berharap masih bisa untuk bertemu dengan Setan, Pak. Kemudian diruqyah. Nah, ini ini susah ini. Kenapa? Karena korbannya ini enggak mau. Nah, kalau korbannya ini enggak mau, ya malah lebih susah. Ya kan? Dia iya lemah, enggak enggak mau dia. Nah, jadi faktor orang yang di di yang di diruqyah atau diobati itu juga penting. Kemudian yang ketiga, bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Ya, faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut ada faktor lain banyak. Ada faktor lain, faktor penghalang mas. Faktor penghalang itu seperti misal orang yang meruqyah tersebut makan makanan yang haram. Adain susan. Kemudian yang kedua yang lainnya faktor lainnya misalnya eh, dia enggak ikhlas dalam meruqyah itu berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh terutama kalau misalnya seorang dokter Nggak ikhlas dalam dalam memberikan obat resep. Itu tetap bisa karena ya berikan resep, Yaudah, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya ruqyah, orang yang meruqyah tidak tidak ikhlas dalam dalam uh, meruqyah membacai susah. Ya, atau faktor penghalang lain yang kuat, ya. Nah, itu banyak sekali atau ada tiga hal hal yang menyebabkan keterlambatan pada penyembuhan. Ada hal-hal menyebabkan keterambatan dalam penyembuhan. Misalnya juga faktor penghalang mungkin karena orang yang, yang dikerebuti jin itu dia sangat banyak jinnya. Including kerajaan-kerajaan jin misalnya. Atau termasuk juga berkaitan dengan banyak sekali dukun. Ya. Karena memang ada dukunnya super benar asukan yang benar-benar super kekuatannya dan mempunyai ratusan ribu pasukan jin. Ya, bisa. Misalnya seseorang merupiah di malam hari kepada seorang pelaku uh, pasiennya, korban sihir. Nah, kalau malam hari biasanya kan dukun itu main. Masih online dia. Main di tempat kerjanya kan. Kerjaan malam dukun itu. Nah, kalau misalnya malam-malam merupiahnya dan ruqyah itu terhadap orang yang terkena sihir maka dukunnya akan digambarkan oleh jinnya bahwasanya pada malam ini mereka atau sedang ada proses penyembuhan maka dukunnya pun akan melawan dengan jin-jinnya beda kalau misalnya ruqyah di siang hari itu lebih lebih safe insya Allah kecuali kalau misalnya dukun tersebut tahu bahwasanya pada saat sore ini saat pas siang ini dijadwalkan ayo e, makanya pernah mengalami hal seperti ini kita e, ketika ruqyah seseorang ee Dia sudah alhamdulillah sudah uh, satu keraja'an jin sudah masuk Islam alhamdulillah. Namun kemudian dukun itu besoknya kembali memasang beberapa jin. Nah, kemudian kita deal sama korban tersebut untuk apa untuk uh, kita ada proses ruqyah di suatu siang. Nah, kemudian jin itu mendengar. Jinnya tentu tahu pasti tahu. Walaupun kita sambil WhatsAppan. Bahkan jinnya juga WhatsAppan akhirnya. Ya, kemudian ngobrol. Akhirnya jin itu tahu, akhirnya mengabarkan kepada kepada raisnya, kepada dukunnya. Dukunnya ada di Jawa Tengah, orangnya di Jakarta. Akhirnya dukunnya juga bertindak pada waktu ini, pada waktu ini di dukunnya pun bertindak di kantornya. langsung online langsung live streaming langsung kan habisnya. Ah. Nah, ketika kita meruqyah itu susah banget, susah banget. Tambah susah kenapa? Karena ketika itu ada peruqyahan, langsung dikunu itu kemudian menaruh mengirim jin-jinnya. Langsung send send files gitu. Langsung sending semuanya, desain send jin-jinnya untuk melawan. Dan kita enggak memperandisikan hal seperti itu. Karena hal karena ruqyah itu aslinya mudah, tapi ketika dukun itu tahu ada terjadi ruqyah, udah siap-siap dukun itu maka itu menjadi lebih sulit, jauh lebih sulit itu faktor salah satu faktor penghalang yang kuat dari dari proses dari efek penyembuhan ya. Walaupun kita benar-benar udah inflas benar-benar tapi memang karena karena memang ada faktor faktor, faktor, ininya, faktor penghalangnya. Ya, jadi enggak semua ruqyah itu langsung terjadi begitu saja selesai, udah selesai. Enggak. Banyak hal hal ya. Jadi jangan sampai pikiran kita tentang ruqyah itu pikirannya sempit sehingga kalau misalnya ada seorang ruqyah meruqyah udah benar-benar dalam waktu 2 jam kemudian kita melihat enggak ada efek lalu kita tuduh prokiah peruki tersebut ah oh, enggak benar nih prokiahnya ini enggak sebelum tentu oke okay, ada ada banyak sekali prokiah misalnya uh, meruqyah orang yang uh, punya susuk kan ya. orang yang punya jimat ya punya kalung-kalung yang atau cincin yang ada jin di dalamnya kemudian sering mimpi buruk dan semacamnya kemudian mengeluh kepada prokiah kemudian prokiahnya mendatangi ke meruqyah Enggak bisa kenapa? Enggak bisa karena masih ada hijab. Penutup. Penutup itu berupa apa? Itu berupa keinginan dia masih pengen dengan jimat-jimat itu. Itu susah. Orang yang pakai susuk supaya cantik misalnya. Perempuan pakai susuk supaya cantik. Kemudian dia dia betah dengan susuk tersebut dan bahkan memang dia merasa lebih dipuji oleh orang dengan susuk tersebut, merasa lebih cantik. Nah, ini yang seperti ini susah untuk dirogiah. Kenapa? Karena memang dirinya masih memberikan hijab terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu susah. Duduk aja. Duduk. Duduk. Sabar. Kemudian uh, dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala sebagaimana يكون ذلك hal ini sebagaimana terjadi pada obat-obatan dan penyakit fisik. <tuh> Fa inna dawa. Efek penyembuhannya terkadang hilang disebabkan fisik penderita yang tidak sesuai dengan obat tersebut Efek penyembuhan itu kadang-kadang enggak -kadang ada sama sekali. Itu karena apa? Karena fisik penderita itu tidak sesuai dengan obat tersebut tadi ya seperti yang ana bilang, mungkin karena alergi, mungkin karena memang trauma, mungkin karena hal-hal lain. Atau bisa jadi disebabkan oleh adanya suatu penghalang an suatu penghalang kemudian yah, ini perhatikan jika kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut benar-benar dia fosiki benar-benar mau menerima obat tersebut tentulah tubuhnya juga akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadar penerimaan fisik dia terhadap obat tersebut. Paham enggak di sini? Jika kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut, fisiknya dia benar-benar memang ingin mendapatkan obat tersebut dan cocok dengan obat tersebut, tentu fisik tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadar penerimaan fisiknya terhadap obat tersebut. Paham? Paham enggak? Gimana paham? Enggak paham. Contoh so, misalnya nih Uh, fisik antum ini enggak menerima terhadap obat tersebut karena memang alergi dari kecil terhadap obat tersebut. Nah, ketika antum tidak menerima, fisiknya enggak menerima obat tersebut, maka obat itu walaupun dibersihkan, disterdilkan, tentu itu enggak bakal mendapatkan efek, enggak bakal mendapatkan manfaat. Tubuh antum enggak dapat manfaat kenapa? Karena tubuh antum enggak menerima. Nah, sebaliknya, kalau fisik antum mampu menerima obat tersebut, bahkan membutuhkan, bahkan senang dengan obat tersebut, tentu tubuhnya juga akan mendapat, tubuh antum akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadar rasa menerimanya tubuh antum terhadap obat tersebut. Atau contoh yang lebih real. Rasa suka atau enggak dengan membaca Al-Qur'an. Kalau dia enggak suka membaca Al-Qur'an, dia mau berdoa dengan Al-Qur'an, mau meminta kepada Allah melalui Al-Qur'an, mau benar-benar menyembuhkan fisiknya atau jiwanya dengan Al-Qur'an, kalau dia enggak suka Al-Qur'an dia enggak bakal dapat ya, tapi kalau misalnya dia memang mulai mencintai Al-Qur'an, ya, kemudian senang dengan membaca Al-Qur'an, senang membaca makna dan sebagainya. Kalau ketika dia merasa sakit jiwanya atau merasa sakit tubuhnya, kemudian dia e, berusaha menyembuhkannya dengan membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, maka ini lebih kena lebih enak. Lebih mudah menerima karena apa? Karena kondisi fisiknya dan batinnya terlebih itu menerima penerimaan pengobatan tersebut ya. Beda kalau misalnya seseorang keras kolbunya kemudian dia tidak tidak terbiasa, tidak mau dengan Al-Qur'an, mau di Al-Qur'an kan seharian pun kalau misalnya dia memang enggak suka ya enggak bakal. Ya eh, jadi ini faktor fisik dan faktor batin seseorang korban, seorang korban itu juga sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhannya ya. Kemudian wakadhalikadua demikian oh, bukan itu bukan itu wakadhalikalqalbi idza akhadha arruqa wataawiz biqabulin taam wa kana lirraqi nafsun fa'alatu wa himmatun fi izalati dawa demikian juga ruqyah ruqyah jika jiwa penderita mampu menerima ruqyah dan yaitu rajim atau atau Kalau seorang penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awudz yang semacam tadi itu dengan sempurna menerimanya ya, itu satu faktor. Sementara pihak yang meruqyah itu juga dia memiliki pengaruh dan semangat kuat faktor kedua. Ya, dua sisi itu. Maka ruqyah itu tentu akan memberikan efek positif dalam menghilangkan penyakit. Jadi dalam prosesi ruqyah itu perlu ada dua kondisi atau dua sisi yang perlu benar-benar diluruskan. Pertama, dari sisi korban. Dia menerima atau enggak pengembahan ini? Kedua, dari sisi peruqyahnya. Dia itu benar berpengaruh atau enggak bacaannya? Karena sebagian orang bacaannya tidak ada pengaruh sama sekali. Oke, kalau misalkan tuh melihat seorang korban kesurupan misalnya atau santet atau sihir, kemudian ada beberapa orang datang itu dia bisa merasakan getaran mana orang yang benar bacaannya mana yang enggak benar bacaannya dari segi bacaannya benar dan dari segi kualitas bacaannya dan dari segi kolbunya itu kelihatan dan enggak semua orang seperti itu maksudnya enggak semua orang bacaannya itu bisa diterima ya makanya sepertinya tadi kita bilang ada orang bacaannya dia hafal 30 juz bahkan ustaz sekalipun ya Kemudian membacakan ruqyah kepada orang atau muridnya enggak ada efek. Padahal benar ajinya tapi enggak ada efek. Atau bahkan jinnya membalikan pada dia. Antum salah antum ini bahkan jinnya membalikkan. Itu bisa disebabkan faktornya mungkin karena bacaannya enggak benar, mungkin karena niatnya enggak benar, mungkin karena hal-hal lain. Jadi pengaruh perukyahnya itu sangat penting. Ya, pengaruh perukyahnya sangat... dan itu juga bisa difaktorkan juga efek atau berefek atau enggaknya karena ilmu syar'i yang dia miliki dan juga rasa tawakal dia kepada Allah. Kalau misalnya seorang peruki dia mengandalkan dirinya sendiri, ya. Misalnya ada orang meruki. Dia merasakan dirinya punya kelebihan. Jadi jadi memang dia baca-baca Al-Qur'an, baca-baca tafsir, <tuh> tapi tapi merasa itu semua dari dirinya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa tawakalnya minim. Nah, yang seperti ini itu buruk enggak ada efeknya. Ya jadi uh, bahkan mungkin di YouTube antum pernah ada beberapa roqyah, mereka kan perukia. Kalau misal antum uji ilmunya itu sedikit ilmunya. Ilmunya cetek sekali. Enggak bisa ngajar ngaji enggak bisa. Tetapi di dalam urusan meruqyah itu subhanallah, ya. Baru baca sedikit langsung berefek sama sama uh, pasiennya. Itu kan ada dan ada enggak perlu kita sebut nama-namanya. Tapi segi ilmu itu cetek sekali. Tawakal oh berarti kita jauh lebih baik, tapi kalau diperiksa ilmunya sedikit sekali. Tapi kalau misalnya membaca ayat-ayat ruqyah itu berefek sekali pada orang. Itu disebabkan apa? Di antaranya disebabkan tawakal dia yang tinggi gitu. Ya. Kemudian juga disebabkan karena dia sudah terbiasa meruqyah dengan tawakal pengharapan terhadap Allah dengan tingginya. Nah orang yang yang sudah sering meruqyah dan biasa meruqyah itu setan dari kalangan jin itu mengetahui tanda-tandanya. Siapa orang-orang yang udah biasa meruqiyah, siapa yang enggak pernah meruqiyah. Yang biasanya orang yang biasa meruqiyah itu ditakuti langsung sama karangan setan itu. Langsung takut. Langsung takut. Karena udah terlihat jelas tanda-tandanya. Oh, ini ini orang ini karena orang yang meruqiyah itu serta kalau misalnya dia berhasil meruqiyah seseorang Yang maksudnya dengan ikhlas dan bagus ruqiyahnya itu langsung di blacklist oleh setan orang nih bahaya ya Lebih bahaya bahkan dibandingkan dengan mungkin orang yang berilmu dari segi eh, sihir dan santai dan semacamnya. Orang yang berilmu kadang-kadang enggak -kadang bisa meruqyah. Ada itu banyak-banyak orang berilmu enggak bisa meruqyah. Ada juga seperti itu. Bahkan orang tersebut bisa jadi hafal Al-Qur'an tapi dia enggak bisa dalam proses meruqyah dia enggak bisa karena mungkin dan karena beberapa hal bisa jadi mungkin karena pengalamannya ya. Jadi pengalaman itu juga penting. Pengalaman itu juga penting. Ya, semakin berpengalaman orang dalam ruqyah itu semakin bisa dia Insya insyaallah dalam, dalam ruqyah. Tapi tentu kita enggak boleh menjadikan ruqyah itu sebagai pencaharian hidup kemudian eh, kita mencari mencari uang saja dari ruqyah gitu saja enggak enggak layak. Apalagi menjual air ruqyah, menjual ya air ruqyah. Ayat ruqyah enggak perlu dijual. Cukup air kemudian tiupkan dengan ayat-ayat. udah cukup enggak usah dijual kayak gitu, kan. Yang seperti ini enggak layak, bahan enggak boleh ya seperti ini. Ya. Jadi jangan berlebihan juga dalam hal seperti ini. Ruqyah jadikan ruqyah itu sebagai sampingan untuk membantu orang ya. Bukan sebagai tujuan dalam menjaharian, tapi jadikan sampingan sebagai membantu membantu orang lain. Wakadzalika ad-du'a hal yang sama juga terjadi pada doa fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlub doa termasuk sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan kita doa merupakan sebab yang paling kuat untuk menghasilkan dan merealisasikan keinginan kita ya. dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki itu dengan doa itu dengan doa doa itu penting dalam menyembuhkan Maka yang namanya ruqyah itu pasti berdoa. Ya namanya ruqyah itu pasti berdoa, membutuhkan lafal-lafal dan membutuhkan penghadiran qalb. Walakin Tetapi meskipun demikian, meskipun doa itu merupakan sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikendaki terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Kenapa? dikatakan -im oleh Imam bi yuhibbuhu. bisa jadi hal ini bisa jadi disebabkan doa itu pada dasar memang lemah secara zat. Kenapa lemah? Misalnya doa tersebut tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezaliman. Bisa jadi doa yang mengandung kezaliman itu tidak diijab Oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mendoakan orang yang tidak ada salah sama sekali doa keburukan atasnya. Ini enggak di, enggak digampulkan. Doa untuk permusuhan misalnya. Ya Allah mudah-mudahan misalnya kampung A dengan kampung B bertengkar. Enggak, ini yang seperti ini enggak. Ya. Di antara juga misalnya seseorang ada jin di pasiennya di tubuhnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah pindahkanlah jin ini ke tubuhnya pula. Ini kan zaliman, maksudnya antum jinnya digantung, antum, ternyata Mas Alam di sini sampingnya. pindahkanlah jin ini kepada tubuh pula. Padahal enggak enggak ada, ya gak ada, enggak ada masalah dengan Mas Alam dan semacamnya, gak ada. Tapi yang namanya memindahkan jin terutama juga ke tubuh binatang kadang-kadang kan ada perukiah seperti itu. Jin malah di dipindahkan ke Binatang ke ayam misalnya. Binatang yang Binatangnya akhirnya. Dan itu itu terjadi, bener Nah, yang sprin itu zalim ini. ini. Membindahkan penyakit juga. Ini zalim nih. Walaupun kadang pernah terjadi gitu loh. Benar. Akhirnya binatang itu yang yang kena. Ada juga yang memindahkan buhul kepada binatang. Karena ini juga zalim Ya kan misalnya diantum Antum kemudian dukun dukun biasanya kayak ini. Biasanya ini dukun. Aneh, bisa memindahkan itu ya dukun memindahkan buhul-buhulnya di, dimasukin ke ayam. Kemudian ayam itu ke dilejengkan itu disembelih, air terlihat buhulnya di bagian perut atau apa di di ayam tersebut berupa apa misalnya paku atau apa dan semacamnya. Nah, ini zalim terhadap ayam kan. Zalim terhadap makhluk enggak boleh. Kalau misalnya kita memang minta meminta dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa buhulnya dan kadang-kadang memang susah itu butuh berhari hari bahkan berbulan-bulan bisa. Prosesnya lama itu yang yang semacam buhul itu enggak langsung habis. Nah, itu ini yang termasuk yang disebut di sini doa yang mengandung ada di antaranya unsur kezaliman. Itu dia dikabulkan oleh Allah. Kadang tapi dikabulkan nah itu sebagai apa? sebagai fitnah. Sebagai ujian. Dan biasanya yang seperti itu adalah dukun. Biasanya yang seperti itu adalah dukun memindahkan penyakit ke penyakit kepada orang lain atau pada makhluk lain itu dukun biasanya kerjaannya dukun, bukan kerjaannya orang perukiah yang muslim dan mukmin, bukan. Ya. Wa amma li dha'fi al dan bisa juga atau karena kelemahan qalbu orang yang berdoa. Nah. Jadi seorang meruqiah qalbunya itu lemah dalam dalam meruqiah dalam berdoa itu enggak berefek. Ya. Serta tidak adanya ketundukan kepada Allah. Nah, ini dibutuh kita ketika merukiah seseorang, kita butuh benar-benar ketundukan kepada Allah dan ke Kemudian mungkin juga hal itu disebabkan sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Ada juga hal lain nih yang menghalanginya. Yaitu diantaranya apa? Diantaranya adalah hmm. di sini apa diantaranya? Mengkonsumsi makanan haram baik makanan haram secara zat seperti daging babi atau haram karena cara mendapatkannya haram. Ah, eh, makanan secara zat itu memang dibolehkan makan, uh, makan kambing, sate kambing misalnya. Tapi cara mendapatkannya dengan mencuri, maka dia haram. Nah, yang seperti ini ini enggak enggak mengabulkan doa. Atau ini yang seperti ini menghalangi seorang menghalangi doa. Seperti yang di hadis seseorang Mm. Dan keadaan safar kemudian lesu, berpayah, kemudian bajunya kumu uh, Akbar yang bajunya banyak debunya. Dia bertanya, Berminta kepada Allah ya Ilahi la ilaha ilah ilah. Rasulullah apa? Dan juga dia makanannya haram, minumannya haram. At Rasulullah Maka bagaimana yang seperti ini mau dijawab oleh Allah? Nggak dijawab. Ya, karena memakan makanan haram. Kemudian berbuat kezaliman berbuat kezaliman. Nah, orang yang suka berbuat zalim terhadap orang lain, mencuri, merampok, membegal itu gak digabulkan doa-doanya seperti itu. Makanya sangat uh, kita dalam secara nalak aja mustahil orang yang membegal itu salat, mustahil. Orang yang membegal itu pasti enggak salat. Iya kan? Makanya di di Facebook pembegal itu yang pernah dibakar oleh, Ya kan? Ada foto-fotonya. Foto-foto ketika di masjid malam menghancurkan jadi tengah itu foto-foto engineer -foto semacamnya kan. Ah, uh, pernah lihat itu. Hah? Enggak tahu. Di Kaskus dan semacamnya kan. Ada tersebar itu. Mereka ketika dunia malamnya seperti apa ya? Dengan perempuan, kemudian paginya tidur. Mau mau ya. Main motor dan semacamnya. Atau mainnya malamnya kerja. Ya. Paginya tidur. Boleh motornya dikasihin dibagi-bagi dan semacam. Nauzubillah. Nah, ini berbuat zalim seperti ini tidak tidak mengabulkan atau menghalangkan menghalangi perkar kapulnya doa. Kemudian tertutupnya kalbu dengan maksiat. Nah, ini penting ini. Tertutupnya kalbu dengan dengan maksiat. Pas semakin sering maksiat, semakin tertutup kalbunya, itu akan semakin malas dalam beribadah kepada Allah dan secara otomatis ketika dia berdoa itu sulit untuk dijawab. Iya, bagaimana seseorang misalnya antum raja. Antum memerintahkan sesuatu pada hamba antum, budak antum, sesuatu gini-gini. Terus dia enggak mau nurutin. males malasan enggak mau nurutin. Dan juga enggak mau mendatangi antum sebagai penghambaan, enggak mau. Nah, ketika dia <tuh> mengutarakan keinginannya duhai raja saya ingin ingin ingin tentu antum ah kamu ini biasanya juga enggak mengindahkan perintah saya Berita aku kok gitu nah lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta kan nah orang yang sering bermaksiat itu makin semakin tertutup hatinya nuktah sauda ada nuktah sauda dan itu yang maksud dalam qallabal rona ala qulubihim ron ini sampai tertutup korbunya yang makin tertutup, makin hitam kalbunya makin banyak maksiatnya, makin banyak lalainya, itu akan makin malas, otomatis makin malas dalam dalam beri ibadah Makanya kalau misalnya kita futur atau kita malas dalam beribadah itu karena apa? Karena disebabkan kita sering maksiat. Bukan apa-apa, karena disebabkan kita sering maksiat, itu aja udah. Kuncinya itu aja. Kenapa kalau misalnya bulan lalu kualitas ibadah kita tuh bagus, kita sering beribadah. Kok bulan sekarang saya enggak? itu bukan apa-apa selain karena kita sendiri yang lebih sering maksiatnya Nama orang yang semakin dia sering maksiat semakin sulit doanya dikabulkan. Dia mau mengharapkan ini mengharapan itu enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia hanya sering maksiat kepada Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Juga serta kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian juga oleh nafsu syahwat. Nah. Ini penting semua ini. Di antara syarat-syarat terkabulnya doa adalah mengkonsumsi makanan halal. Tayyibah. Kemudian tidak berbuat zalim kepada makhluk Allah baik itu manusia ataupun hewan. Kemudian membuka kalbu untuk beribadah senantiasa. Kemudian kondisi jiwa kita itu harus dikuasai dengan ibadah dan zikir. Tidak dikalahkan oleh kelalaian dan juga oleh nafsu syahwat telah disebutkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Udu'ullah wa antum muqinun bil ijabah nih berdoalah kepada Allah dengan Dengan kondisi antum tuh muqinun bilijabah yakin doa kalian itu terkabul ya okay, kita berdoa kita harus berdoa dengan kalbu kita tuh yakin doa kita akan terkabul Wa'lamu wa anna Allah la du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Orang doa dia enggak serius. Enggak dia amin. Enggak Allah, enggak Allah Misalnya orang doa di awal-awal kajian misalnya, antum doa misalnya, Allahumma ilman nafi'a wa wa Tapi, tapi lalai. ngomong aja enggak enggak, enggak enggak ada maknanya. Eh, itu karena kadarnya, kadar kelalaian antum begitu tinggi ketika berdoa itu dan kadar perasaan terhadap doa itu itu enggak ada, maka enggak enggak ada efek dari doa itu. Ya. Antum datang ke sini misalnya bismillah mau mencari ilmu dengan benar-benar pengharapan dengan kalbu yang menghayati benar-benar saya akan mencari ilmu ke sini, itu efeknya justru ada. Ya. tapi orang yang cuman datang gitu aja apa lagi apalagi dihukum habis itu apalagi misu-misu dasar udah datang jauh-jauh syukur kayak kita datang terlambat nah. nah itu enggak enggak enggak dapat itu faedahnya ya makanya benar bener, -bener kalbu itu penting kalbu yang hidup dan kalbu yang serius dia pengen-pengen lah -pengen. minta kepada Allah benar-benar minta kepada Allah yakin doanya terkabul namun dengan faktor RT tadi makanannya halal terus tidak berenzolimi orang nah, dan juga tadi hal-hal lain yang telah kita sebutkan Berdasarkan hadis di atas, doa adalah obat penawar yang memberikan manfaat dan menghilangkan penyakit. Namun kelalaian hati dari ingat kepada Allah dan mengkonsumsi makanan haram akan melemahkan sekaligus melenyapkan kekuatan doa itu ingat. Lalainya kalbu kita dari ingat kepada Allah, zikir terhadap Allah. Dan itulah kita, lalai dari zikir kepada Allah dan mengkonsumsi makanan haram innaa'udzubillah itu akan melemahkan bahkan bisa menyiapkan kekuatan doa. Nggak enggak ada doa doa itu nggak ada efeknya sama sekali. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu Wahai manusia, wa Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang yang baik. Maka berdoalah dengan cara yang baik dengan kalbu yang baik dengan doa juga yang baik. Sungguh Allah juga telah memerintahkan kaum mu'minin dengan perkara yang Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu kepada kalian." Kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tengah mengadakan perjalan panjang dan nah, ini di penyebab dikabulkannya doa Safar. Rambutnya kusut, tubuhnya berdebu dan ia menengadahkan kedua ke langit, "Ya Rabb, ya Rabb." Dia minta kepada Allah. Dia dalam kondisi bener benar membutuhkan. Orang kan biasanya kalau misalnya membutuhkan benar-benar dalam kondisi terjepit dikabulkan doanya. Akan tetapi makanannya itu haram, minumannya haram, pakaian juga haram. Tayahnya haram mungkin karena pakaiannya banyak gambar-gambarnya ya. Bisa karena itu atau bisa karena dari mencuri atau uh, okay. dan begal dan sewa begal pakaian. <laughs> dan ia dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Jadi dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Karena ini enggak sengaja yaitu seorang bapak menafkahkan dari har harta yang haram. Maka anak-anaknya kan tumbuh dengan harta haram, Nah, maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? kemudian Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud karya alihnya dahulu Bani Israil pernah tertimpa bencana sehingga mereka, mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengamarkan kepada mereka Bani Israil, sungguh kalian keluar ke dataran tinggi ini dengan badan yang najis. Kondisi badannya najis. <tuh> kalian menengadahkan tangan-tangan kalian kepadaku padahal ia berlumuran darah dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang haram. Nah, itu. Rumah-rumah dipenuhi dengan barang-barang haram sehingga doanya tidak terkabul. Maka jangan heran jika di rumah masih ada barang-barang yang haram dan sering menggunakan barang haram tersebut, maka jangan harap banyak doanya terkabul. Apakah kalian sekarang memohon kepada Pada saat murkaku kepada kalian telah bertambah karena kalian berlumuran dengan najis dan juga di rumah-rumah kalian banyak hal-hal yang haram, kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Abu Dhar berkata, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikan yakni layaknya sejumput garam yang mencukupi sejumlah makan. Wallahu a'lam Taib, uh, kita tutup doa. Kita tutup kajian ada wadah -da -wa ini dan doa kafaratul majlis. Insyaallah pada uh, pekan depan kita akan menyambung kepada bab baru pembahasan baru insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.